Rabbi israh li sadri amri wahlul 'uqdatan min lisani fahum qawli alamin. Pemirsa apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan seperti biasa apapun yang kita rencanakan jangan lupa untuk selalu diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim karena sungguhnya insyaallah itu membawa keberkahan apa yang kita hasilkan nanti. Dan tentunya Salawat juga salam semoga kita curahkan karibaan Nabi pilihan Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat juga insyaallah kita umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau. Di pagi hari ini, di program Hikmah Pagi, Sekten Dawa Agama Islam Kita akan membahas tentang masalah menciptakan keluarga Sakina Bagaimana caranya, apa saja tugas dan fungsi seorang suami maupun seorang istri Dan juga apa saja kewajiban yang mesti dilakukan oleh keduanya Serta tentunya ada anggota keluarga yang lain yaitu anak Apa saja yang mesti dilakukan oleh anak Bersama kami hadir narasumber dari Kementerian Agama Republik Indonesia Karena program ini adalah juga kerjasama antara Kementerian Agama dengan TVRI. Yaitu hari ini bersama kita hadir narasumber Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi selaku Kepala Subdit publikasi dakwah dan hari besar Islam. Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah terima kasih bisa ketemu lagi dan juga ada bersama kita Bapak Ibu dari Jamaah Baitul Ma'mur di Jalan Ampera 1, Jakarta Selatan, pimpinan Bapak Haji Sahroni. Asalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Sehat sehat ya, Ibu Bapak ya. Alhamdulillah dan juga bersama kita nanti suasana pagi kita akan dimeriahkan oleh lantunan syair dari grup Gambus Az-Zahra Sibubur, Jakarta Timur pimpinan Bapak Haji Junaidi Assalamualaikum sehat-sehat semua ada sebagian yang sudah berkeluarga Oh masih single semua ya Jombloan-jombloan ini Ustaz Siap ya ini ada penataran hari ini tentang masalah keluarga sakitnya harus siap-siap Baik Ustaz Nandi sebelum kita juga menghantarkan waktu subuh Karena beberapa menit lagi kita akan jelang waktu subuh Mungkin prolog singkat yang ingin disampaikan tentang masalah menciptakan keluarga sakitnya ini silakan. Ya di dalam Al-Quran kata-kata keluarga itu ada istilah A'ilah Ada istilah usrah ya. artinya keluarga Kata-kata keluarga di dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang PKDRT. Ada undang-undang Pak namanya PKDRT. Penghapusan kekerasan di rumah tangga. Hmm. Ya. Yang keluarga itu adalah terdiri dari suami, hmm. istri, anak. Hmm. Ya, tiga ini. Tapi juga ditambah dengan orang yang berada dalam tanggungan keluarga. Jadi pembantu atau juga kalau ponakan dipelihara di situ itu masuk dalam keluarga. Keluarga, ya, nah. keluarga ini adalah unit terkecil dari masyarakat. Hmm. Masyarakat ini adalah unit dari bangsa. Bangsa ini unit dari negara. Yeah. Nah maka kalau misalnya bagus tiap-tiap keluarga, nah, keluarga yang sakinah, yang mawada, warohma, nanti masyarakat akan bagus. Hmm. Ya masyarakat bagus, bangsa dan negara kan bagus. Hmm. Hmm. Jadi pembinaan pertama itu harus dari keluarga hmm. ya, Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada satu surat menceritakan tentang keluarga. Hmm. Tentang rumah tangga yeah. namanya surat An-Nisa, Bu. Tapi di dalam Al-Qur'an tidak ada surat Ar-Rijal ya. Hmm. Tapi yang ada surat An-Nisa, An begitu pentingnya ini ya. Hmm. Antara lain di dalam Al-Qur'an itu Surat An-Nisa ayat 19 Surat An-Nisa ayat berapa bu? 19 nah, Ini mohon maaf sengaja ibu-ibu saya ajak ngomong karena ini masih pagi ya Karena kalau tidak diajak ngomong khawatir ibu-ibu ngomong sendiri ya. yeah. Dia ajak ngomong Iya yeah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf Iya yeah. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf ma Dengan cara yang baik Baik so, Nanti nanti penjelasannya dilanjutkan Mohon maaf <guluh> Waktu subuh sudah tiba Nanti kita lanjutkan Bapak Ibu Nanti kita selalu subuh berjamaah Juga dari Azhara Pemirsa dimanapun anda Tetap bersama kami Khusus untuk anda yang berada di daerah Khusus ibu kota Jakarta dan sekitarnya Azan subuh sudah tiba Kami akan kembali selepas berikut ini Ya Allah Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan Anugerahkanlah junjungan kami Nabi Muhammad Wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji Yang telah engkau janjikan Sesungguhnya engkau zat yang tidak akan mengubah janji Baik, pemirsa melanjutkan dialog kita dalam kajian Hikmah Pagi di segmen Dakwah Agama Islam kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI. Hari ini membahas tentang masalah menciptakan keluarga sakinah. tadi prolog singkat sudah disampaikan oleh Ustaz Nandi Nafsabandi, uh, narasumber kita hari ini. Beliau adalah Kepala Subdit Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam. Dan juga bersama kami di sini ada Bapak Ibu dari uh, Jamaah Baitul Makmur Jalan Ampera 1 Jakarta Selatan pimpinan Bapak Haji Sahroni Dan juga ada rekan-rekan dari grup Gambus Az-Zahra Sibubur Jakarta Timur pimpinan Bapak Haji Junaidi Baik usah tadi sampai surah An-Nisa ayat 19 silakan. Surah An-Nisa ayat 19 Wa asyiruhun nabil ma'ruf pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf ya. Jadi yang pokok itu kan suami dan istri ya. Tapi suami inilah yang disebut kepala keluarga Hmm. Kalau istri kepala rumah tangga, jadi dua-duanya kepala sekarang. Ya. Jadi ada kesetaraan, ya, straming gender namanya bahas sekarang, ya, pengarus utamaan gender. Jadi bapak-bapak kepala keluarga, tapi ibu kepala rumah tangga. Jadi dua-duanya adalah kepala. Apa bedanya pak? Nah, kalau kepala keluarga itu ya yang memberi nafkah, mendidik, ya. Nah, tapi kalau kepala rumah tangga itu ya ya seperti seperti mungkin dirjen dengan sekretaris ya hmm. jadi kepala rumah tangga kepala keluarganya dirjen ini yang punya dapur oh, ya, ya. yang membagi-bagi kalau ayam tuh dipotong ini buat bapaknya ini buat si dede ini buat si dedi ini buat si dodol diatur ya. nah, itu itu yang mengatur ya, makan rumah tangga gimana. itu ya nah. Itu tapi tidak kalah pentingnya ibu-ibu ya, itu pejuang juga itu ya, pejuang justru yang menjadikan jeneral yang menjadikan profesor itu ibu-ibu tu ya. maka laki-laki tidak boleh sombong depan ibu-ibu bagaimanapun semua itu keluar dari ibu-ibu ya nah wa shiru nabil ma'arub pertama kepada laki-laki dulu ya, ini nasihat al-quran pada laki-laki dulu karena laki-laki itu lahirnya lebih dulu daripada wanita, kan yang pertama tuh Nabi Adam, baru Siti Siti Hawa ya, jadi ibu jangan ngengkel sama suami ya, nah, tahu ngengkel. Ya. Nah. pertama suami itu wa ashirun bil ma'aruf harus namanya kaulun bil ma'aruf, ucapan yang bagus terhadap istri. Jadi bapak-bapak pemirsa TVRI di mana saja anda berada dan juga bapak-bapak yang di studio ya. Berkata sama istri, ngomong sama istri tahu secara yang baik. Hmm. Sopan. Ya, Sabda Nabi, istausu bin nisa'i khairan. Tidaklah engkau memberi nasihat, memberi tausia sama istrimu harus dengan cara yang baik. Tidak. Yeah. Kalau istri kita ngasih air panas, hmm. ya, ke ditiup-tiup, nanti istri kita tersinggung. Itulah Rasulullah. Pegang hmm. kalau sudah dingin baru diminum, ya. Hmm. Tapi suami kita bu beda. Dikasih air panas ngomong itu, bu nggak ada yang lebih panas dari ini nih. Itu menyinggung perasaan istri. Sebagai suami yang baik ngomong sama istri baik-baik. Ketika masakan itu asin, jangan langsung, ini kurang ngajar ini masak asin, kayak buat sapi. Emangnya buat sapi? Nah, jangan mm -hmm. gitu. Tanya istri kita baik-baik, Ma, ini waktu bikin sayur ini, mamah beli garamnya di mana? Tanya. Di bawang sebelah, Pak, emang kenapa? Besok-besok jangan beli garam di situ. Garam di situ asin. Jadi besok-besok istri kita masak, lihat itu sopan pada istri. Ya? Sabda Nabi Ma'aromahuna illa karimun, wama'ahana huna illa laimun. Tidak ada yang menghormati kaum wanita kecuali orang-orang yang terhormat, dan tidak ada yang melecehkan kaum wanita kecuali orang-orang yang hina Ya bu, nah. tiga tingkat ibu dibandingkan derajat saya, ya, gitu. ya tiga tiga. Ya. Ucapan yang baik. Jadi ucapan yang baik itu selama kita berumah tangga, dan rumah tangga itu sampai akhir hayat kita. Nikah itu adalah upacara yang sakral. Dalam Al-Qur'an disebut misaqan ghalidha. Perjanjian yang agung. Maka kalau terjadi penyimpangan, ya, itu aras itu goyang. Ya, hmm. Karena itu hmm. begitu sakralnya di sana. Ini kita khawatir Tahun 2009, ya telah terjadi di Indonesia penceraian sekitar dua ratus ribu orang. Ya. khawatir. 10% ya. dari angka hmm. pernikahan. nah kemudian di kalangan artis terutama bu, ya, ada ingin gantikan. dikira nikah itu buat nganain. Hmm. Ya. pada upacara yang sakral, misa ya, kongolilo, perjanjian yang agung. Hmm. Ya. maka ini harus dijaga betul-betul. Ya. kemarin itu tahun dua ada yang Pisah gara-gara perbedaan politik, ya ada. Perbedaan milih presiden, yang satu ingin ini yang pecah. Ada. Ya, ada yang dipukulin istrinya. Ya. Nah, Bicara sahabat yang baik, suami itu. Kalau ingin keluarga Sakinah, keluarga yang baik. Yang kedua adalah napakotun gilma'ruf. Harus memberi nafkah sebagai suami dengan cara yang baik, yang halal. Ya. Pernah ada seorang sahabat namanya Supyan bin Huken. Datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa sih yang harus didapat dari suami, istri-istri itu? Jadi istri-istri harus mendapat apa dari suami? Hmm. Sabda Rasul, pertama, Antut imaha idha to'imta. Istri itu beri makan. Ya, beri makan jadi jangan dibiarin aja kasih makan tuh ya beri makan sesuai dengan apa yang kamu makan jadi jangan suami makan enak-enak di luar apalagi neraktir orang royal edong pak makan katanya pak pak nambah pak tapi sama istri pelit ya giliran ngajak makan istri diajak ke warung Kilan istri mau ngambil daging, jangan lu nanti darah tinggi ini dia tahu. Ada yang gitu, kat ya. Ada. Kalau sama istri pelit bu, tapi sama orang lain royal. Ah oh, gitu. Ya. Ada suami itu kalau di rumah sakitan belulu pak. Nah ini nih bu katanya di pinggangnya. Ini ni bu katanya di pura di sini nih katanya. Mintanya dipijit, mandi pakai air anget uh -huh. ya. Tapi istri sakit nanya juga tidak. Sekali enggak istri mengeluh pak, sakit pak, makanya sana ke dokter, ke dokter, sana puskesmas. Bukannya istri itu dipegang di mana bu yang sakitnya. Uh. Bolehkah papa bikinkan air panas ya? nanti Itu, itulah keluarga Sakinah itu. Jadi laki-laki jangan egois, jangan maunya menang sendiri. Sen. ya kadang-kadang di rumah sakitan mulu jalan aja berdepan gancang bener jalannya saya orang mau ngambil gaji jadi itu ya ya nenek ya Rasulullah itu kan manggil sama istri itu Humairah pak sakit manjanya ya Humairah Taali wahai mawar merah kemari itu saking manjanya coba ibu yang hadir di studio ini pernah nggak dipanggil mawar merah oleh suami <mukluluk> ah, borobor <baru -baro. susuruh> kadang-kadang suami itu Manggil sama istri, eh ibunya anak-anak sini katanya, <SILENGALAN> e enak ada emang perempuan mabrik anak Sekalunya ngomong bagus dulu waktu si pacaran, Oh jalan aja waktu pacaran sama barang bu <SILENGALAN> ya. Pengkak itu dipegang, begitu jatoh tuh si pacarnya, ngomongnya bukan jatoh, tato. Tato, ya neng, tatoh Jatoh jadi tato. <SILENGALAN> sakit jadi tatit, tatit tak, tatit. No, tapi sudah punya anak dua, punya anak tiga, jalan suami di depan, isteri uber di belakang. Pak tungguin atau pak uh, uber aja loh, Begitu tersandung itu si istri, Pak tersandung, pindahin matamu ke kaki. Yah sopan lah tidak meniru Allah Rasul. Ya. Yeah. Nah. Jadi ucapan tuh yang baik, memberi makan sesuai dengan apa yang dia makan. Wa antaksuha idaktasaita. Beri istri itu pakaian sesuai dengan apa yang kamu pakai. Jadi jangan suami beli batik yang mahal. Beli jas, beli dasi yang wah. Sementara istri dibelikan berukat kiloan dari Tanah Bang. Darah lagi. Terus jalan bareng kondangan. Sementara suami pakaiannya bagus, sementara istri pakaiannya jelek. Dikira orang itu suami bawa pembantunya, ya, nah itu kondangan kok bawa pembantu. Padahal istrinya itu karena tidak balance, tidak seimbang. Juga begitu istri jangan beli baju yang tas aja ibu sampai 12 belas tasnya, ya, Tuh. udah punya tas beli tas lagi, ya, itu tidak parde, tidak pandai dalam menata uang, ya. Kadang-kadang piring -kadang dibeli belum dipakai dari dulu sejak lalu dan dilihat-lihat itu. Dipajang <gat gat> ya. lah. Jadi istri juga begitu, ya harus harus pandai, karena kepala tadi kepala hmm. uh, rumah tangga. Jangan istri bajunya bagus, ya. suami batik harga 37,500 itu pun pulang Jumatan belinya. <gat> Pasar kaget. Uh -huh. pasar kaget. Pasar kaget. Bahasa Padangnya pasar Takajui. Ya, yeah, kaget. Uh -huh. Kalau kata orang buta boleh nyenget gitu ya. Uh -huh. Akhirnya barenglah kondangan. Itu si ba si ibu kondangan buat tukang kebunnya, si? pada suaminya. Hmm. Ya. Yeah. Makanya harus seimbang. Si Wa yeah. antak suha idaatsa. Kemudian wala tu hmm. Istri itu jangan dijelek-jelekkan Ya. Yeah. Wah. Saya dulu aja mau sama kamu ternyata kamu itu mulutnya baru sekarang ya enggak boleh enggak sopan itu sama istri ngomong itu open awas di ya. ya, nah, Dijelek jelekkan istri iya. ya waduh ternyata kamu ini bolong nih ya punggungnya bolong nih lubang nyawa nih ya, sebenarnya keluar nyawamu nah itu ya enggak boleh menghina istri sendiri mm -hmm. inget Pak ya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 Eh, Pak, berantas Ah, Ustaz aja, Ustaz Oh, Ustaz suruh <laughs> Tapi giliran ada korban, ada sedekat Ih, ada korban di masjid. Ustaz ada belakangan, Ustaz ada belakangan <laughs> ya. Ada yang begitu Ada, ada ya. Jadi, istri tidak boleh mukul mak istri ya. Suami tidak kan, boleh mukul istri mm, Suami tidak ya. boleh mukul istri Sebab bagaimanapun yang lemah Harus dia jadi pelindung ya. di Suami itu jadi pelindung Bukan untuk dipukul Kan ada sekarang yang pulang mabok-mabok ya, Mukulin istrinya Udah dia cuman kerjanya main kartu mm -mm. Ya Mabok pulang mm -mm. mukul istri mm -mm. Istri suruh nyari duit mm -mm. Harusnya yang cari duit itu suami Suami nah. Kata tadi ya Walah tahjur kata Nabi illa filbaik mm -mm. Jangan ditinggal tinggalkan ditinggalkan disitu Hilang suami Tiga hari ya kayak Bang Toyib Sudah tiga kali puasa <laughs> Tiga kali lebaran gak datang-datang Sepucuk surat pun gak datang mm -mm. Ya Nah mm -mm. Itu jangan jangan samakan dia dengan yang lain ya. sebab itu istri kita kalau tidak kita yang urus mau siapa lagi betul ya, nah. hmm. itu kaulun eh, nafakotun bil ma'rub hmm. kemudian yang ketiga tarbiyatun bil ma'rub hmm. istri harus dididik diberi contoh ya jadi jangan suami saja yang mau hadir ke madrasah taklim ya istri juga diingatkan Bu, itu kan ada di Pak Ustadz Nandi, pengajian tiap malam Selasa, di Jalan Kunji 3, nomor 1, ya. Ngaji dong, Bu, sana. Nah, Tapi sekarang terbalik, banyak kan yang ngaji itu ibu-ibu. Uh, aktif ibu-ibu. Belajar pidato, belajar mimpin tahlil, belajar tajwid, ya. Suami gak pernah ngaji, kerjanya nonton bola di TV. Iya. Suatu waktu si ibu belajar tajwid di pak Ustaz, ya tentang hukum-hukum nun mati ketemu tanwin, yaitu ada idhal, idegom, ispa, iklab. Ya. Nah, istri lupa, lupa. Pas malam-malam nanya sama suami, pak ini tadi ada pelajaran oleh Ustaz lupa, pak apa kata suami? Apa sih pak hukumnya nun mati ketemu hamza? Suami kan enggak ngaji. Wah, Bu, sekarang tuh banyak isu, Bu. Jangan percaya dulu apa Nun itu benar-benar mati apa sekedar pingsan. Eh, nah. Bapak kok ditanya malah Bapak bercanda ya? Begini, Bu, menurut saya kata suami, Kan nun udah mati. Ah buat apa nyamper nyamperin Hamzah? Hamzahnya juga lari katanya. Oh. Karena ini suami tidak ngaji. suami harus memberi contoh ngaji, aktif di pengajian, ya. Sebab banyak rumah tangga itu kacau karena rumahnya jarang ngaji. Nawwirubuyu taqum bisalati waqiraatil quran. Sinari ke rumah dengan salat dan baca Quran. Jadi jangan bang bingung bang bingung ragu aja nyanyian aja hanya sinetron aja ya ini sedih pak dulu dulu pak di kampung saya itu kalau habis maghrib sebelah hmm. kanan rumah tuh baca Yasin sin wal qur'anil hakim inna kaliminal mursalin sebelah kiri rumah saya izawak watil wakiyah laisali wakatiha kadibah sebelah belakang rumah saya Pak Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syaiin qadir di depan rumah saya itu sedang belajar anak Jadi nyari sama ibunya sama bapaknya ayo ngaji katanya tak patah tak, ha do mahu tahu, ya. Nuh, mim Jabar ma, kalau jauh banget pakai jabar. jabar. mim Jabar ma, tak ha Jabar tak mata, mim do mahmu mata mu, do mah bu, tak patah tak buta, matamu buta, ya. Sekarang di sebelah kiri saya. Cinta Fitri di sebelah kanan saya Sungo Kongra Sakti di sini katanya nggak pernah nonton TV Ustaz tahu ini bukan Ustaz tukang nonton TV ya ini cuma nyontoin doang di belakang kita catatan si Baim kapan ngajinya anak-anak kita sedih kita banyak orang-orang anak-anak sekarang yang tidak bisa baca Quran Pak mm -mm. Ya, ya tadi ada yang mendahulukan Saya setuju Anak-anak eh. bisa matematika Anak-anak pindah bahasa Inggris ya. Tetapi Mbak, mother, bapak, father, mm. alo, loader ya. nah, Bisa bahasa Inggris bagus Halo, ya. loader Tapi hati juga hatinya hati Mekah Otaknya otak Jerman Otaknya otak Korea Otaknya otak Jepang, otak Amerika Tapi hatinya hati Mekah ya, Akhlak Intak ya, iman dan tak Nah itu, setuju Baik Oleh sebab itu jangan lupa Anak-anak kita ingin keluarga Sakina baca Qur'an hmm. Baca Qur'an Di rumah didengungkan Qur'an, Bu Iya. Habis Maghrib, Qur'an Sentikan dulu tuh TV hmm. Habis subuh Qur'an hmm. Atau habis subuh ini melihat ceramah Ustadz Nandi di TPRI, hmm. ya, di spal nanti, ya, ya. Nah, itu. Baik. Ustadz ini baru kewajiban suami ya dalam mengepalai rumah tangga, eh keluarga sebagai kepala keluarga nanti mungkin lebih kepada bagaimana istri juga punya ya. kewajiban. Ya. Tapi kita ibu-ibu dulu kesempatan untuk bertanya. Baik, baik. Silakan. silakan ibu, eh bapak juga boleh silakan pak. Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Baharudin Dari Majelis Taklim Baitul Makmur, Hampir 1, Jakarta Selatan Pertanyaan saya ada dua ustad Yang pertama Membina keluarga Sakinah itu Penuh dengan tantangan Apalagi sebagai seorang suami Nah, yang pertama yang saya ingin tanyakan Bagaimana membangun keluarga Sakinah di tengah masalah-masalah ekonomi Pertama mungkin Karena kemiskinan itu sendiri membelit keluarga yang bersangkutan hmm. Atau yang kedua bisa Karena adanya ketimpangan penghasilan okay. Ini Akhirnya jadi fenomena yang ya? Tadi Ustaz uh, Tadi sampaikan Yang kedua Sekarang ini kan lagi musim IT Facebook dan seterusnya yeah. Di satu sisi kita butuh IT itu Karena untuk Uh, Ustadz terkatakan supaya otak bisa jerman, tapi di sisi yang lain ini bisa membentuk perilaku yang negatif. Bagaimana sebagai kepala keluarga menyikapi hal ini? Di satu sisi adalah kebutuhan, di sisi yang lain bisa mem menjadikan sebuah keteratan. Ada efek negatif yang juga enggak obesarnya besarnya ya ya, kita dasar. sudah bisa melihat banyak hal ya, ya. pemerpesaan berantai, mm -hmm. Mulai dari itu, IT. Betul. Bagaimana? Terima kasih Ustaz. Asalamualaikum Terima, Terima kasih Pak Bahrudin. Nanti dari Azhara juga kalau ada yang mau tanya silakan. Kan ini tentang pembinaan keluarga sakinah. <laughs> silakan Bapak atau Ibu yang lain kami beri kesempatan. Hmm. Ya silakan Pak Berdiri Bapak boleh biar agak kelihatan nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Enco Bastak Enco? Ya Si Jawa Barat juga ya Pak ya? ya barat. Persis tidak salah <laughs> eh, Terima kasih atas eh, Saya tertarik sekali dengan urayan Bapak Ustaz Nandi Eh tentang menciptakan keluarga Sakinah di Grand yang non mati ketemu tanuin tadi. Yeah. <laughs> eh, ini memang uh, mudah sekali diucapkan ya keluarga Sakinah mawadah rohmah, tapi memang dalam pelaksanaan ini akan uh, ternyata tidak mudah untuk uh, melaksanakan ini. Uh, seperti tadi yang dicontohkan oleh Pak Ustad, uh, menurut saya mungkin ada ada cost consistency uh, apa consist konsistensi ya dari kita, dari mulai awal katakanlah mungkin dari mulai pernikahan kita sampai punya anak seperti tadi dikemukakan oleh Pak Ustadz perubahan-perubahan perubahan-perubahan yang drastis semula mungkin waktu pernikahan itu memanggil sayang kepada istri tapi setelah itu setelah tua, manggil emak anak-anak atau ibunya anak-anak nah menurut saya ini ada konsisten konsistensi dari dari kita sendiri uh, sebenarnya ada yang uh, saya ingin tanyakan di sini yeah, silakan langsung mm -hmm. pada pertanyaan jadi ini secara secara ini saja secara garis besar apakah si kiat kiat supaya menjadi keluarga Sakinah, mawadah dan warohma Kiat-kiatnya bisa terstentang Kiat -kiat. mungkin ya, ya, ya. Mm -mm. karena Sekira itu saja Pak Ustadz nah, Terima kasih Wassalamualaikum mungkin... warahmatullahi wabarakatuh Apa dua dulu ya, ya Silahkan ya. dari Pak Pak uh, Rugi Memang Pertamanya itu keluarga itu indah ya, mm -mm. Ya. Maka Biasanya setelah nikah Ada nasihat perkawinan yeah. Nah sebetulnya sebelumnya itu kan Ada Uh, sabda Rasul ya bahwa perempuan itu dinikahi pertama karena kecantikannya, Rasul. karena hartanya, karena keturunannya. Rasul. Tapi hmm. par bidatidin takibat yadat. Ya. Utamakan agamanya, ahlaknya tentu nanti akan kamu berkah. Ya. Hmm. Jadi kita di dalam mencari mantu pun jang, demikian ya, cari ahlaknya. Jangan datang. Kebetulan anak kita anak perempuan masih kuliah. Ya. Tapi karena yang melamar ini datangnya pakai sepeda, Ustaz bagi guru madrasah ibu tidak ya, ke sepeda, lamar. Oh mohon maaf dek anak saya masih lama kuliahnya, 4 tahun lagi. Itu ya. ya. Tapi ketika orang datang melamar anak kita itu naik motor, oh masih lama, 2 tahun lagi, ya. Tapi ketika naik mobilnya mobil bagus ya. Nah, oh kalau soal kuliah bisa diatur katanya. Berubah ya. Berubah ya. Soal kuliah bisa diatur itu waktunya katanya ya. Nah, jadi di dalam bahasa Jawa ada istilah bibit, bebet, bobot. Ya, jadi mencari jodoh itu harus yang bagus. Jangan ketemunya jam 2 malam ketika ada layar tancap Nah, jadi nilai istri kita, nilai suami kita juga, ya itu. Malah ketemunya itu lagi main kartu. Ya. Nah, jadi ini harus ditentukan sejak awal mencari mencari calon itu, ya. Banyak tantangan, seperti masalah ekonomi, memang betul, ya. Karena suami itu, gajinya itu kecil, ya. Sementara orang lain sekarang sudah naik mobil Belanjanya di Sulayan, ya, nah, sehingga banyak yang minta cerai. Ceraian. Ya. Nah, Ketimpangan ekonomi ya. Nah ini bagaimana cara mengatasinya? Ada Facebook, ya. Ada istilah apa sekarang kan banyak itu. Ya. Oh gara-gara itu bisa cerai ada will, ada feel, ya. Nah. Kemudian ini sekaligus dengan menjawab pertanyaan dari Pak Inco, ya. ya pak encok bukan pancok pak encok ya, panco. nah, beda ada panco, ada pak encok ya harus dipisahkan jadi panco kalau panco, pancok pak panco, pan. ya ada pak encok ya sekaligus ini ya menjawabnya jadi pertama ya tadi milih istri itu harus harus lazim lazim disirami rohaninya ya, hmm. ngaji ngaji ya anak-anak juga gitu ngaji dari anak kecil belajar akidah ya jadi makanya harus diajak ngaji. Oh banyak pengajian-pengajian, apalagi di Jakarta di kota-kota besar ada kuliah duha, ajak tuh. Jangan suami saja yang ngaji, ya. Jadi istri juga diajak, dia dengar, ya. Sebab manusia itu di sini pak letaknya imannya, imannya. Insya Allah, ya. Kalau dengan iman yang kuat, ya itu akan sabar, ya. Oh bahwa rezeki itu sudah diatur, ya. Nah, cuma juga suami gak boleh malas itu ya boleh malas. Udah punya anak tiga mana eh, apa istri kebutuhannya banyak. Sekarang kan cabai naik, bawang naik, tomat naik ya. Suami cuma diem aja nah, harus bekerja. Rezeki itu sudah ada pak. Wa mamin da batin fil ardi Illa alaillahi rizkhuha. Tidak ada binatang yang melata, Allah sudah siapkan rezekinya. Jadi cacing itu nggak diem pak, melata, gerak. Nah, rezeki itu sudah ada, cuma harus dikejar. Dikejar ini sabar, sungguh-sungguh, tabah, dan juga eh, apa? Hemat. Jangan baru punya duit sedikit royal kita, ya. Utamakan untuk keluarga, utamakan untuk pendidikan anak, hmm. ya. Nah, ini tiap-tiapnya itu Pertama, sholat Ada surat Anissa Menerangkan tentang keluarga, tapi ujung-ujungnya sholat Ya Dan anak kita kalau sholat harus dipaksa Belajar, dipaksa, belajar, belajar Ya, tidak mau belajar, dipaksa Rasulullah SAW juga, Nabi dulu Tidak mau baca, kata mereka tibil Ikro, baca Kata mereka tibil, kata Nabi Ma'an Nabi Qorin, saya tidak panjang Baca, saya tidak pandai Baca, dipaksa, misalnya begini Baca Ayah oleh juga nah, juga kepada anak-anak belajar, belajar sholat, sholat, dari kecil, ya. Sebab so, kalau dari kecil itu ibarat pohon condong ke jalan, itu mudah dibelokkan. Tapi kalau sudah besar harus digergaji. Iya. Kepada anak juga gitu, salatnya, salatnya. Bahkan bila perlu anak kita itu dirayu Ya, yeah. Nah, ayo kalau sholatnya rajin, nanti Bapak belikan tas baru mm. Belikan sepeda baru, nanti diajak jalan-jalan piknik ya Kalau sholatnya, kalau bisa hafal surat Al-Adiyat Surat hafal Al-Adiyat, nanti Bapak kasih hadiah Begitu, jadi anak-anak dirangsang ya. Jadi untuk Lora Sakina, suami yang sopan, ya, sabar Jadi harus ada saling pengertian Ingin keluarga sakinah tuh jangan suami banyak ngomong, istri banyak ngomong, nanti di rumah kayak di DPR. Ya. Yeah. Mau beli tempe aja didiskusikan sampai 2 jam. Bu kata si ibu, Pak, sekarang kita beli tempe. Oh, tempe ditinjau dari segi ekonomis memang memungkinkan. Tapi kita tinjau dari segi ekonomis, poli, uh, apa? Psikologis dan yuridis. Mau wow. sampai tempe ditinjau dari segi yuridis dibahas mau beli tempe 2 jam nanti di rumah ya di DPR. Jadi kalau suami banyak omong, istri diam. Istri banyak omong, suami diam. Gitu ya. Seimbang, seimbang. Ya? Juga jangan diam dua-duanya. Suami baca koran. Istri ngejahit diam. Itu di rumah Hadi kuburan. Ada cicak lewat, Pak, cicak. Oh iya, baca lagi ya. Harus ada saling mengerti ya. ya, ya jadi ya. jangan marah dua-duanya, marah banyak omong dua-duanya. Ya. <laughs> kalau istri lagi ngomong suami diam dengarkan aja. Ya, nah, terus bicara terus yang baik suami kepada istri jangan ngomong itu singkat singkat. Biasanya kalau suami kita itu ditelepon sama orang ngomongnya bagus. Coba dengarin. Oh iya bu baik bu katanya. Ibu pokoknya duduk manis aja nanti akan sampaikan ke pak rt pak rw. Pokoknya nanti saya sampaikan ke ibu bagus sekali. Kenapa ketika ditelepon oleh istrinya dari rumah, ucapannya cuma empat kata, iya tidak sudah belum, Pak itu bagaimana, ayah sudah bayar, udah udahlah katanya, Pak bagaimana, dua belum belum iya iya iya, ah udahlah jangan banyak ngomong dah gitu, padahal justru istri itu diajak banyak ngomong yang baik-baik dihubungi dia, ya. jadi enak, habis itu dengan mau dengan siapa lagi ngomong, betul. Ya? Kalau tidak dengan suami. suami, ini baru nanya aja. ah udahlah kalau usah ditanya yang begitu, nah saya harus nanya sama siapa kata istri Ya, ya. Nah, itu, jadi kembali baliknya istri juga begitu, istri itu pertama jangan cerewet, ya. jangan bawel ya. Ustaz, kalau tentang istri nanti kita oh, jawablah ini, kita ya, ya. pending Baik. dulu, Baik. Ya. kita dengarkan musik dulu ya. Baik. E, bersama Azhahra Pemirsa, kami akan kembali dan kita akan uh, si, uh, ikuti dulu lontana saya pertama dari Az Zahra Gampus. silakan. Baik Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Hikmah Pagi di segmen Dawah Agama Islam, kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat mengikuti tema kita. Tentang masalah menciptakan keluarga yang sakinah Tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Nandi Naksabandi Dari Kementerian Agama selaku Kepala Subdit Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam Bahwa ada beberapa poin tentang kewajiban seorang suami Di antaranya harus uh, menyampaikan atau berbicara dengan ucapan-ucapan yang ma'ruf, yang bagus Kemudian juga memberi nafkah yang halal Dan yang ketiga adalah uh, Bin Tarbiatul bin Ma'ruf juga Dan tinggal kepada masalah bagaimana kewajiban istri nah, silakan Ustaz Istri juga tidak kalah pentingnya Dalam kehidupan dalam rumah tangga ya Bagaimana istri hendaklah jadi istri yang solihah Bagaimana istri yang solihah itu Ida naborta ilaiha sarkotka Jika dipandang oleh suaminya itu Menggembirakan Senyum Dilihat oleh suami senyum, dilihat lagi senyum, ya nggak tapi kalau gak dilihat jangan, nggak ya? matang -matang, jangan nanti ada ember, tajak senyum, baskom, jangan. Jadi kalau dilihat, jangan di depan suami baketat, baketut, muka ditekuk kayak centong patah, ya nah. jadi dilihat oleh suami itu mengembirakan. Ada sebagian istri pegawai negeri Itu istrinya itu tidur dalam sebulan tiga posisi Kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 lempung kayak Alif Waduh Itu saya lempung benarnya tidurnya Karena duit masih ada ya, Jadi lempung itu tidur Pergajian Tanggal 10 sampai tanggal 20 nekuk kayak wau ya, Udah mulai nekuk Aduh, habis utang, mana bayaran anak-anak ke Ya, madrasa Tanggal 20 sampai tanggal 30 Kayak nun Tidak boleh kesenggol sedikit Apa, nyenggol-nyenggol katanya Tidak <laughs> ya, boleh begitu Jadi, sebagai isu yang Soleh idana dorta ilaiha saratka Jika dipandang oleh suaminya Itu menyenangkan Wa idha amartaha atau akka Dan apabila disuruh oleh suami Ta'at tapi ini suruhan ini ada batasnya. Lato atalimah lukan pimak syatiil halik. Lato atalibasalin pimak syatiilah. Selama suami nyuruh nyuruh ngaji, nyuruh berjamaah, nyuruh sodakoh, nyuruh yang baik-baik. Tapi kalau nyuruh yang berbuat mendurhaka Allah jangan. Bu, ini makan ini nggak apa-apa. Sana sih ke ini kesoalayan nyolong-jorong cadencis ke nyolong pablet ke jangan ya jangan samakan dia dengan yang lain Raya. ya, aja, ha, ya. jangan samakan dia jangan. jangan samakan dia dengan yang lain ya. misalnya ih, jangan pakai jilbab lah itu kayak orang udah nenek-nenek ya nah, itu di, di, dilawan tapi sedikit ya. Pak ini kan pakai jilbab itu perintah Allah ada dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab 59 begitu hmm. ya tapi menyampaikan dalam cara-cara yang baik juga, ya. Ya. dalam eden-eden yang baik sehingga suami itu tahu oh bahwa ini adalah perintah Allah bagi hmm. dirbab itu ya. tapi selama nyubnya yang baik-baik harus ditaati kemudian wa in gibta. jika suami tidak ada ya dia menjaga dirinya ya jadi tidak go public Iya, gue pabrik. Suami pergi, istrinya malah ngayap, ya ngayap itu bahasa apa tuh? Pergi, ya nongkrong ada pinggir jalan. Hmm. Ngapain bu? Lagi go public, suami nggak ada, ya nggak nah, boleh. Ya. Juga bukan dijaga dirinya hartanya. Suami itu misalnya hobinya badminton, ada reketnya. Suami hmm. punya motor. Jadi jangan sampai suami nggak ada, kebetulan ibu kita datang. Kebetulan bu, nih misalnya saya enggak, ini bawain aja kain-kain, pulang, mau pulang, ya. Sama adik kita dipinjemin itu, reketnya pakai aja, enggak apa-apa lah, suami saya enggak ada. Hobi kita suami mancing, ambil aja pancingannya, ya. Enggak boleh. Ya. Nah, jadi kemudian istri ini juga, baik istri suami, harus menghormati keluarga kedua belah pihak. Jadi konstruksinya supaya kuat. Rumah tangga itu, makanya sebelum nikah itu ada khitbah namanya. Hitbah itu melamar persetujuan dari kedua belah pihak suami istri calon dan juga dari pihak luar juga dibawa itu dikenalkan ini bapaknya ini ibunya ini pamannya ini uaknya ini bibinya jadi konstruksi rumah tangga jadi kuat ya. nah, jadi saling seperti kata Nabi akrim hamaka kama akrim abaka muliakan mertuamu sebagaimana engkau memuliakan orang tuamu sendiri ya. jadi tidak boleh apa kepada mertua berani mertua disikut maknanya rokok enggak <SILENGALA> boleh <Kapolai> gitu ya <SILENGALA> ada begitu atau Mertua lagi, mertua lagi nabun, ngapain lu nabun aja, ga boleh ya. Tahu nabun, nabun ya, itu jadi ngangetin badan, ditunggu itu, ya nah, Mertua lagi, nah ini aja sambung bakal jagung, eh lu sini bagi hokok enggak Gak sopan sama mertua, akrim hamaka sama akrim abaka, muliakan mertuamu sebagaimana engkau memuliakan orang aku sendiri, ya, ya. Jadi jangan begini Ada ibu mertua kita datang Dijemput di Pulau Gadung Eh ibu datang Kapan pulangnya bu? Baru datang sudah ditanya kapan pulangnya Ya maklum dari Jawa Ini si ibu bawa lanting Bawa getuk goreng Bawa jenang jaket Bu, tidak usah bawa-bawa begini Di sini juga banyak, akan pulang harus diongkosin Nah itu menyakitkan ya. Menyakitkan, tidak nah, boleh begitu Alhamdulillah ibu, Saya lagi kebetulan dari 2 hari kemarin Dari-dari dodol jenang ini jaket ini ya. Alhamdulillah, ibu bawa saya senang sekali ya. Bawakan wang dari kamu bawa lanting Aduh sini lanting susah Jadi Senang ya. Nah, kemudian ketika mau pulang Ketika mau pulang nih Kiat-kiat keluarga Sakhinah nih Ibu mertua atau Ibu itu mau pulang Misalnya dari pihak istri Ngasih duit suami Pak ini keluarga saya mau pulang Bapak tolong kasihkan nih 100 ribu buat ongkos ya. Hmm. Jadi tidak kalau kita yang ngasih hmm. mungkin dikiranya ngasih 300 padahal 100 hmm. ya. Nah, suami yang ngasih ketika keluarga suami mau pulang, suami yang bijaksana mah ini keluarga saya mau pulang tolong kasihkan mamah ongkosnya oh, jadi karya. open open manajemen tidak ada perselingkuhan tidak ada dusta di antara kita hmm. itu ya jadi itulah kiat-kiat untuk membangun rumah tangga nah ada satu lagi bagi ibu-ibu apa yang paling sakit bagi suami ibu harus tahu ya dari Maroko sampai Maroke, ya, atau dari Sabang sampai Maroke, dari Tanah Abang sampai Kirawa Bangke, ya, semua suami sama, suami itu paling sakit kalau disebut oleh istri sudah tua, paling sakit, ya, jangan sekali-kali ibu ngomong sama suami, bapak sudah tua, ketika suami kita pakai batik baru, ala bapak tua-tua, waduh sakit itu, ya, Pak, bapak itu sudah ada ubarnya, ingat pak. Tidak boleh? Betul ya pak ya? Paling sakit. Ketika ya, betul, suami betul, kita betul, kan? pakai baju baru, pakai koko atau pakai jas, dorong dadanya dikit. Hmm. Pak, saya lihat, saya pandang. Man, bapak ini semakin hari semakin muda jadi saja. Ibu senang. ya pak, mungkin, mungkin Bukan main. Uang yang diumpetin di kawas kaki, dikasih. <laughs> ada suami yang uangnya diumpetkan di peci senang sekali ya jadi pokoknya di rumah tangga itu seperti pacaran hibur, gitu ya. baik maling saling menghibur ya. jangan buka di tepuk ya. harus optimis optimis ya oh, pak sekarang cabai naik bawang naik, tomat naik, bagaimana pak? jadi jangan cerewet sebagai istri seorang suami ngasih duit 1 juta hari Senin hari Kamis nanya hmm. Bu, apa uang yang hari Senin yang saya kasih sejuta itu masih ada? Itu istri lobongnya 17 meter. Eh. Orang mah ngasih duit 5 juta, 10 juta ngapa nanti tanya-tanya begitu. Ini suami enggak tahu, tahu enggak minyak naik, bawang naik, tomat yang turun cuma karena lu. <laughs> Heh, anak-anak sini. Jangan kayak bapaknya ya, baru enggak sih duit sejuta aja udah ditanya-tanya, pada serang-serang naik. diungkit ungkit itu bukan istri tapi tuyul. <laughs> Tuju yang begitu. Pada jawab aja baik-baik, Pak. Uang yang satu juta ini dipakai bayar listrik sekian, dipakai bayar pam sekian, kan bayaran si Udin ke madrasah Tsanawiyah tuh. Tuju ya, terus bayaran si Tatang sama si Dayat di madrasah ya. Diterangkan ada sisa, Pak, tinggal 350 kan jelas. Ini mah eh, anak-anak sini jangan kayak bapaknya ya, baru ngasih sejuk udah ditanya-tanya. Tuyul yang begitu. Jadi jangan cerewet ngomong tuh se, maklum ya dengan ya, kalimat yang maklum. Ya itu, itu <laughs> istri itu. Jadi, terakhir pak Ustaz Tantri 1 menit ini ya. silakan. Jadi terakhir ya pokoknya wakmur ahlakabis <laughs> solat alaiha. Suruh anak-anakmu solat keluarga solat istri solat suami solat anak solat. Insya Allah keluarga. Sakina, mawadah, warohmah. Kemudian di rumah itu didengarkan baca Quran, ya. dijemur baca Quran, ya jangan walau yang terparah rubuh, hmm. ya, yang enggak kahuan, ya. ya. uh -uh. <laughs> ya. jadi sinari rumah dengan solat dan baca, ya, baca Quran. Ada. Walaupun bapak sudah solat di masjid berjamaah, bagi beri, berikan di rumah bagian solat sunnah, ya. Ya. supaya rumah itu adem, malaikat rahmat masuk, N -n -n. setan Tidur. pada ngabur, jelas ya, ya. nah. pak, jelas. Jelas. Jarang ada ceramah jelas seperti ini iya. Besok usah tadi lagi gitu maksudnya Usah terima kasih Menyenangkan ya hari ini uh, Banyak sekalipun mungkin hal-hal yang sangat uh, mudah disampaikan tadi Dan itu kesaharian kita sehari-hari Mudah-mudahan bisa menjadi satu ingatan buat kita bahwa Memang semestinya lah harus seperti itu Komunikasi di antara suami dan istri harus terus intens ...kemudian juga tidak lupa kalimat-kalimat yang bagus harus disampaikan... ...supaya konsistensi kita untuk bisa membina keluarga Sakinah itu tercapaikan. Ibu Bapak terima kasih, selamat membina keluarga Sakinah... ...salam untuk keluarga di rumah, dan juga adik-adik... ...eh adik-adik, sewa -adik. oh, benar ya? ya <laughs> Dengarakan ya, ya, ya. dari Azahra ya, sudah siap berarti tadi ada bekal... ya. ...jangan pacaran aja indah, tapi ketika rumah tangga juga harus indah. <laughs> nah pemirsa dimanapun Anda, urayan tadi sangat bermanfaat untuk kita semua... ...mudah-mudahan bisa kita cerna dengan baik... ...sehingga tentunya aplikasi yang uh, diharapkan... dalam untuk kita sehari-hari. Selamat membina keluarga yang sakinah, semoga Allah memberikan kemudahan dalam menjalankannya. Terima kasih atas kesamaan Anda sampai jumpa. Ila laqafi amanillah, billahi taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.